Pak Tony, selamat siang Iya, selamat siang Komentar Anda Pak Iya, kok KPK baru ketemu, kita rakyat biasa aja tiap hari ketemu gitu loh、mm -hmm. Kenapa KPK baru ketemu Cuman untuk imigrasi ini ya, memang kan banyak pelayanan Seperti saya contoh yang bikin surat lahir anak saya Karena saya keturunan cani, saya tuh diminta lebih gitu loh, itu satu Kedua, saya kebetulan kerja di daerah BRI 2 ya, Sudirman Itu sering banget m b a k kalau menjelang lebaran Ada petugas imigrasi yang sengaja d a t a n g Ke perusahaan-perusahaan China yang disana memang banyak orang China-nya Itu dicari-cari Misalnya orang itu d u d u k bukan di kantor dia lagi kunjung ke kantor sebelah terus d i c e t o k i n sama sisanya Dia gak kerja di kantor sebelah itu Nah akhirnya diperas, perset -pers, pers -pers, habis-habisan Itu dari imigrasi, belum dari p o l d a Jadi KPK baru ketemu saya juga bingung gitu loh Jadi rakyat kita aja s e t i a r i ketemu Katanya udah, udah bersih segala macam Enggak mbak, imigrasi di airport juga sama Dia telepon ke kita tuh biasa kalau ada orang dari China datang Gini-gini, oh minta duit berapa? Gopek, seribu atau sejuta Minta dua juta ya, begitu itu m a s i h a d a lah KPK kok Susah banget baru ketemu, terima kasih Baik, terima kasih Bapak Chandra, selamat siang Komentar Anda, Pak、uh, Seharusnya ikutin, apa, hukumannya kan ringannya tadi ya、mm -hmm. uh, Seharusnya ikutin ini cerita yang kemarin saya baru dengar tuh dari Pak c m、yeah. z a m a n kuno di Cina Orang curi satu keping, kepalanya dipotong <gampan dar� Garik occurs> Masa sih, terang-terangan hukumannya ringan gimana Wah, wah, wah, gitu aja, e mantar s a y Baik, terima kasih untuk Bapak Daniel, selamat siang Selamat siang, Bu Komentar Anda Iya, saya setuju dengan Bapak yang pertama, Sandi Bu, komentarnya b u ya、uh -huh. Terus, untuk yang kedua, mengenai komentar, a NUKAMnya h Bu、uh -huh. Wah itu n gak g b e n a r Bu, kepalanya aja Bilang begitu, gimana buntutnya Bu ya <laughs> Terus satu, satu lagi Bu Kalau mau untuk keceteraannya Lebih, jangan jadi pengolong negeri Bu Jadi, jadi pengusaha、hmm. Jadi Bu ya okay. Okay, Baik,、Mana? terima kasih Pak Daniel Bapak Jimmy, selamat siang Ya Bu、hmm. イトマンツリーをこむとハミツーズのやさな、モアネとダビザビラン、ベギト、ガラガラ、ケジャーラン、パガウェンヤ、ランダ、イトマンツァジュリー、ヤ、ベギトラディアマンジュリー、ガラガラディア、メマンガポニャカジャー、ネトカウマンゴブロアマフィト、ラパンジャディマンツリー、イトマンツィニア、ゴモン、カロメマ、パギニラギ、サイア、トロン、パサイア、ポニャポシシー、ダピザ、アダナ、ボアサイア、ディテ ィ, ティ、イミクラシー、バギニー、バギトマン、アビラン、 パパンギスラマシアンパパシアンパパンギスラマシアンパパンギスラマシアンパパンギスラマシアンパパンギスラマシアン Ada setoran untuk menterinya, jadi makanya menteri n y a bilang seperti itu. Baik,、hmm. terima kasih. Baik, terima kasih. Ada penelpon berikutnya, Bapak Daniel. Selamat siang. siang. Silakan, Bapak. Itu menterinya itu、uh, manusia pak, bukan ya? <Gülüyor> Kok melegalkan begitu anak buahnya?、Hmm. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Daniel. Selamat, Selamat siang, Pak Gilbert. やったいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらすいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいやったらばいいやったらばいいやったらばいいやったらばいいやったらばいいやったらばいいやっ サタミンやチョントニーニーニーニーるーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニ マーウィット、サマタモニー、ウラウラニー、ミカジー、ミカジーマーシンミカジーマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーシンマーマーシンマー Tentang adanya ee, korupsi di, di di sana ya Saya sangat tambah lagi, saya tidak setuju Kok korupsi di ekorupsi、eh, oleh menteri? Berhenti aja deh jadi menteri Terima kasih ya m a k Ya terima kasih Bu Meti Pak Riki selamat siang Halo siang Pak Ya silahkan Pak dengan komentarnya Iya Pak, saya sih gergetan d e n g a r y a itu Pak menteri, menterinya, menterinya mundur aja itu Pak Halo Iya iya sebaiknya menterinya mundur aja kalau seperti itu n gak g pantas jadi menteri seperti itu iya itu saja pak iya itu contoh yang n gak g benar itu pak iya baik terima kasih pak Riki iya halo pak hari selamat siang siang ya s i l a k a n pak hari ya inilah menteri yang hebat baru perawaktu、uh, tahanan yang siapa itu yang mewah itu dia bilang dia n gak g tau h padahal itu kan bawa t a n g g u n g jawab dia ya. terus yang ini Ya benar Ibu tadi bilang,、uh, komersialisasi jabatan ini, bukan korupsi sebetulnya, komersialisasi jabatan direstui. Menterinya harus mundur itu, gak becus benar-benar, ini benar-benar merusak. Dan ini sudah lama kok, coba ke, ke pengurusan i m b itu. Kalau kita bayar、uh, kretansi, kalau kita bikin i m b kretansinya misalkan lima ribu, a t u s r kita harus keluar bisa enam juta itu. baru bisa keluar. Terima kasih. Pak Ari, selamat siang. y a selamat siang. y a silakan Pak. Iya, ini lama-lama kalau kita dengar Menteri dan s e b a g i n Menteri cap apa kali ya? Mendelikang gitulah orang korupsi itu d i orang korupsi itu dia, r a d a k a n di tubuh. Alasan apapun g a k masuk akal. Itu g a k ada di dunia ini kalau Menteri itu bilang seperti itu. Benar Sebagai、nah, rakyat yang seperti ini Biasa bisa menangis kalau dengan cara seperti ini Orang mau keluar negeri Biar pinter diambat Dikorupsi, mana bisa pinter bangsa ini Tolong pak Ini disampaikan ke pak Akbar ya Ya kalau bisa、eh, Disampaikan bahwa banyak rakyat Semua yang seperti ini Thank you, pak, ya. Ya, Terima kasih pak ya Selamat, Selamat siang pak s i l a k a n pak ini dengan komentar ya, Ini kan permisisisme ini pak Jadi kalau seperti ini kan semuanya menjadi legal Nanti pada akhirnya Seharusnya kalau dia menteri baru itu kan harusnya malah membuat g e b r a k a n gitu, Bukan membuat malah mengamini Saya pikirin sudah saatnya ini SPM Mengganti dia nih Pak Amal rakyat aja gak dipilih apalagi s e l a r a n g j a i menteri Pak Terima kasih Pak Ya terima kasih Pak Benny Pak g u n a w a n selamat siang Ya selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Mesti segera d i s k e c a h SPM mesti segera turun tangan itu Itu kalau dia bisa mencuali korupsi begitu, jangan-jangan dia juga korupsi itu, jelas itu kalau menterinya begitu, bisa m e n t o l e n g dia mengikut korupsi itu jelas harus segera d i p e c a t itu Pak, terima kasih ya, terima kasih Pak Gunawan halo Pak Lan、ah, selamat siang Pak silahkan e l a a m t s a n g s i Pak dengan komentar enggak itu, menteri itu mungkin masyarakat belum tahu maksud menteri coba diperjelas dulu maksud menteri itu yang dibicarakan terima kasih, t e r a m a p a k a n d i Ya, Silahkan Pak Andi Ya menurut saya ini menteri memang dari pertama cari sensasi ya Dari sel-sel lain itu segala macam Sebenarnya dia mengajarkan orang Kalau kamu miskin, kamu berhak untuk、uh, mencuri gitu loh Itu kenapa nyolong kokoat i a biji sampai dihukum begitu Mesti jangan dihukum Negara ini kacau, mesti dibedakan Kalau mau ditutup di pemerintahan Itu mesti dibedakan antara dengan perasaan seti Antara dengan hukum itu mesti ada bedanya Kalau enggak gimana rakyat kita mau, mau ini, mau maju Sedangkan n g g a k d i u c a p i n begini oleh menteri mbak n g g a k perlu KPK lah yang namanya imigrasi Dari tahun berapa juga udah ketahuan punglinya Bikin p a s p o r belum orang di bandara di peres Makanya saya juga bingung nih banyak orang yang di peres Untung Indonesia bermanfaat bagi mereka Kalau n g g a k n g g a k ada yang mau datang ke sini lagi mbak untuk investasi、hmm. Orang jelas-jelas menteri n y a mendukung pungli, kok, kok jadi m e n kumham t u h bukan m e n pungli jadinya, makasih. Oke,、okay. b a ba. k Iqbal. Iya, mbak. Ya, silahkan,、e, mbak. Kalau menurut saya memang negara ini mah udah kartu mati, mbak.、Hmm. Jadi、e, ada kok kita lihat ya, pejabat dari A sampai J dari sepak bola, dari menteri apa yang udah lima kali, empat kali jadi menteri, begonya minta ampun. Negara berantakan sama Laos, jadi kita ketinggalan. Jadi negara ini sebenarnya udah kartu mati, cuman untungnya hasil alamnya banyak. Kalau hasil alamnya udah mati, j u g kali negara ini、hmm. gitu aja, Mbak. Oke.、Okay. Gimana komentar Anda, Pak Kris? Halo. Silahkan. Halo. Silahkan, Pak Kris. Ini menteri dari mana? Apa? Dari dulu di, kalau kalimat kata-kata dia itu kayaknya enggak masuk akal banget, kayak misalnya kasus korupsi nih. タイヤ パーキューカーマンガ a ツブエツトラントリーピラメトレー、ポンリッキーミガティパタライトンピットマトウアンア Pengli u itu d i t o l e r i r itu di dalam imigrasi itu kan ada beberapa meja birokrasinya, dan itu apa namanya kalau nggak dipenuhi, nggak akan bisa、uh, mengurus paspor itu. Jadi itu, Menteri itu s a y a n y a h a r u i n t r o p e k s i lah ya. Oke,、okay. terima kasih Pak Ian. Bapak Muslim, halo Pak Muslim. Selamat s o r Ya, silahkan Pak Muslim. Itu p a t r a a l i s a b a r memang cuman menang petang-tang-petang-tangnya d i a Padahal dia gak ada bisa apa-apa. Kemampuannya n gak g ada itu, Bu. Dari kasus AIN aja udah kelihatan.、Hmm. Cara dia bicara segala m a c a m itu cuman menang laganya aja.、Hmm. Karena dari PAM itu ada backingnya si a n t a r a j a s a Pak Lukman? Ya, selamat siang. Ya, silahkan m a k Lukman. Aduh, saya kalau d e n g a r begini tensi darah saya bisa naik nih,、hmm. Negara ini kok persoalannya nggak ada yang bagus ya. Memang ini masalah mental pejabat s ibu ya. Mungkin saya nih berharap ya dalam kesempatan ini, mudah-mudahan staffnya Pak SBY dengar nggak taruh, Pak SBY nggak dengar ya. Saya sebagai orang yang memilih Pak SBY waktu pemilu, saya menuntut tanggung jawab Pak SBY untuk memberikan、uh, apa ya. personil menteri-menterinya yang berkualitas gitu, supaya rakyat ini, bangsa ini bisa dibawa keluar kepada kehidupan yang lebih baik nah sekarang kalau contoh begini ya, korupsi satu sisi mau diberantas, tapi menterinya sepertinya kan membolehkan, bagaimana Bu? aneh kan? jadi orang gak ada yang takut bu di negara ini, korupsi gak apa-apa j a -apa. n Menterinya aja dukung, taruh ketangkep aja masih bisa berkelit nanti di pengadilan Rusak, negara ini rusak Bu Saya berharap ada anugerah dari Tuhan untuk bangsa ini Supaya dipulihkan, saya hanya bisa berdoa itu Bu Amin, oke terima kasih Pak Lukman Pak Semaiman Selamat sore. Ya, Gimana komentar Anda Pak? Ya untung-untung n g a s i hanya h darah tinggi, nggak kena stok ya. Kalau sampai kena stok r e itu lebih galap lagi ya. Memang dari semua p e n d e g a r a itu semua nggak ada yang setuju ya. Ya andaikan aja sekarang anak kita aja ya. Anak kita itu misalnya sudah dewasa sedangkan gajinya tidak berkecukupan. Apakah itu bapaknya itu boleh mendukung hal seperti begini? Boleh tak kamu pergi ngomong aja, nggak apa-apa. Paling ntar saya bapak aja main sanksi administrasi yang, yang ringan aja gitu, ya, aneh sekali gitu, cara tradifikannya, cara apa itu, gimana kita mau bisa m a j u d e n gitu, a n b e g itu secara logika aja udah gak masuk akal gitu, apalagi tadi disebutkan memang m e n t r i n y a memang gak berkualitas, d a n kita harus akuin ya, kita harus akuin satu sisi ini supaya... kita bisa memperbaikinya. Jadi yang terjadi di Indonesia ini setiap kali ini bukan kita mencari akal masalahnya itu apa dan terus kita memperbaiki, tapi dicari jalan keluarnya supaya masalah ini selesai. kira-kira、hmm. ah, begitu komentar saya. Terima, Terima kasih Bobi? Silahkan, Pak Bobby. Halo. Silakan Pak. Iya sebenarnya ya kalau kita mau lihat. Yang namanya pungli itu tuh bukan salah dari yang nyokok gitu loh mbak Coba di Singapura Kenapa orang bisa tertip? Karena orang takut sama yang namanya denda yang besar gitu loh s e b e n a r n y a pungli itu tuh jangan disalahkan Ah yang mau kerjasama juga misalnya pengusahanya gitu Enggak gitu Makanya kalau pungli ini didukung oleh menteri Sama saja dia suruh orang miskin itu Tentang menjara supermarket Gak apa-apa kalian dihukum 3 hari s o kalian miskin kok karena tuntutan